Selamat siang Pak Gilbert Ya selamat siang Selamat siang, silahkan komentarnya Pak Ya syariah, syariah tetap Kalau korupsi, nimpa h uang rakyat, nimpa h uang, uang kita nih taxpayer ini tetap semakin tinggi Kalau menurut survei gitu Jadi ini semuanya kan satu tipuan ya Pakai kata-kata syariah ya tetap aja ya Namanya maling ya tetap maling パパンギガイマカティ。バイサマラシン、ファイデルバッグ。コメントニアバディ ?Yes。ダイナマン、イネスリキディ、ポリティシー、アマサラ、アガマあネスマステンキダーラン、アンジャーリアン、アマサラ、マサダランバント、アマサダランバント、アガマヤ、トゥ、ザキラ、タイストゥ、ジュディガン、アマガアガン、ワウキ Yang harus dibenahi adalah sebenarnya bukan peraturan daerahnya Cara, cara pendidikan agama yang harus dibenahi Karena kita sudah rusak sekali pendidikan agamanya Sampai、eh, para remaja sekarang Para orang-orang、eh, yang duduk DPR itu Pengetahuan beragamanya sangat kurang Sehingga masuk ke、eh, terjerumus ke korupsi, ke, ke manipulasi dan lain-lain Kalau menurut saya itu penduplikasian peraturan Di, di semua agama sudah ada peraturan tentang h a r t a negara Di Al-Quran, di Alkitab sudah ada n g g a k perlu di, dimasukkan ke perda-perda lagi Dan pusat juga sudah ada itu mengenai peraturan Jadi saya kira itu yang harus dibenahi、Pak、Pendidikan mengenai keagamaan kita beragamanya sudah sangat parah saat ini Terima kasih ya, Terima kasih Pak d i p a n d e l f o n terakhir Pak Rudi selamat siang h a l o 私たちはアガマのディフィニーのプロティシ a です。私たちはアガマのディフィニィフィニーのディフィニーのディフィニーのィフィニーディフィニーのディフィニーのディフィニーのディニーのディフィニーのディフニーのディフィニディフィニーン Yang mengatur itu adalah orang yang tidak beragama Dengan alasan、hmm. Agama Kalau betul-betul orang yang beragama Adalah orang yang betul menjalani Sesuai dengan syariat-syariat Islam Maupun uh, uh, Kristen semuanya Yang betul-betul Mengasihi Memberi jalan yang terbaik bu, Jangan korupsi Ya itu Di dalam hukum agama Kalau ini Masalah mau jadi presiden aja Lari ke agama Masalah BBM BBM aja di korupsi berapa banyak, banyak Sekarang konsumsi di Pakai syariah Jadi lucu aja gitu、Lihat. Bapak s y a h r u l selamat siap Selamat s i a n g Lihat keadaan yang nidya sekarang ini Timbunya k e k e r a s a n k e k e r a s a n Perang antar agama Selamat a m k a n g k a d a n g saya bermimpi Kok ya zaman mau c e t u n g dulu enak kali ya kegiatan agama memang dilarang aja membawa malapetaka, terima kasih baik, terima kasih, Pak selamat, selamat siang selamat siang Mbak silahkan、uh, itu ya, sebuah rumah itu kan sering roboh, kalau ada rayap、ya、kan nah rayap itu kan bentuknya ada warna putih itu nah itu nanti juga, kalau yang suka pakai warna-warna putih itu dibiarkan berkembang, itu juga akan merobohkan bangun, bukan rumah, tapi bangun Indonesia. Karena itu udahlah abri itu suruh numpas saja mereka. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak Alex selamat siang. Selamat siang. s i l a k a n Pak Alex. Ya, jadi memang Republik kita ini y n g lagi sakit keras ya, dan komplikasi s u d a h krisisnya ini. Ada, pernah saya baca t e l e t e x t di televisi ada empat petibu perda yang sekarang sedang dibatalkan oleh dekeh tambah lagi sekarang dengan varian seperti ini makanya pemerintah pusat sebetulnya harus jelas dalam pelaksanaan pemerintahan m a k a n ini negara memang negara agama atau negara hukum atau masih Pancasila yang masih jalan jadi supaya j e l a s kita berhidupan dan berbangsa seperti ini Terima kasih Terima kasih Pak Alex Parudi selamat siang s e l a m a t s i h ya Ya k o m e n t a r y a Pak Iya Saya sebagai rakyat Indonesia t u r u s prihatin kalau agama dijadikan a j a n g untuk, untuk berpolitik Disini minta Ketegasan Pak SBY selaku Pak Presiden kita Untuk Ambil tindakan Terima kasih